wa uba bin abdullah bin tarab attas uslu pore ثم تشريف الشيخ وكور وجو محبن علي bin muhammad bin sulhab shi wali walideh wa salih wa fari' ikhwatihi ikhwanihi wa zawjihi wa duriyatihi aula lahad rabullah muhammad wa fahmad wa rabbiy khalid jawsun ibrahim ثم بين رشدي وحبيب الحبيب bin al habshi wali walideh wa zawjihi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 ثم الى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا واوتيكم جميع اموات المسلمين من كان في سابيق حاضرن معنا ان الله ثم اميدت قدريادي ان الله يغفر لهم ويعلى درجاتهم في الجنه وينف عن اسرار من Wa anna Allah yirzuqna wa yamuja minna uluman nafiah Wa amal antukabalah Wa quluban saliman Wa sanadhakiran Wa anna Allah yashrah sudurana Wa sadi' al Wa anna Allah jami'an ارزقنا كثير طيبا بارك فيه بيد من تاب المشدح ولا تف علينا في السلامه التوفيق والهدايه والرضى لنا في الدين والدنيا والاخر ان يرزقنا العافيه دم العافيه شكرا على العافيه, العافية. والعافي من كل اذى يرضى يدفع عنا البلاء والوباء والوباء والغلا والفتن ما ظهر منها وما تطن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتم عند الموت ودم عمر الفتوته مردوف العافيه هذين هو على من حبيب علي و الى حضره النبي صلى A'udhu Billahi Minash shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina suratal mustaqim Suratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim Baladzalin Amin Mas Rani di mana Rani? Rani dekat sana saja Nah, jeng jor jor leswan efeknya dihilangkan. Efeknya dihabiskan, kasih dikit aja. Test 1 2. Cek ya. Test 1 2. Triple-nya tambah dikit. Test cek bismillah, udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدا ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين ولاه وصحبه السلام عليكم ورحمه الله Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Rawdoh Dalam keadaan sehat Al-Afiyah Di kelas tafsir ini InsyaAllah malam hari ini Allah beri kita tambahan ilmu yang manfaat dunia akhirat Untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita Kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari kajian ini Zahirun Obatinan Hadirin para pemirsa dimanapun anda berada, kita masih membahas basmalah bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwasannya jumlah huruf daripada bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Ada 19 huruf. Dan angka 19 ini punya keistimewaan tersendiri di dalam Al-Quran atau matematika Al-Quran. Kemudian eh, hal yang menarik lagi, jumlah malaikat zabaniyah, malaikat yang menjadi anak buahnya, malaikat malik, malaikat yang bertugas <tuh> ngurusi neraka, itu malaikat zabaniyah ada sembilan belas. Para ulama mengatakan satu huruf akan menjadi benteng untuk menghadapi malaikat zabaniyah sehingga siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dia telah membentengi dirinya dari malaikat-malaikat tersebut artinya malaikat-malaikat tersebut tidak diizinkan oleh Allah taala untuk menyentuhnya sehingga orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim insyaallah dia akan terlindungi dan selamat dunia akhirat nah pada malam hari ini kita akan mengupas satu demi satu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah ar rahim Untuk huruf Ba' sendiri Kita sudah pernah kupas panjang Panjang lebar Secara singkat tapi panjang lebar Huruf Ba' itu merupakan Huruf Jar Yang fungsinya mengkasrohkan Kata benda setelahnya Di situ banyak makna Kemudian huruf Ba' juga Lilmusohabah Keikut sertaan Jadi dengan mengucapkan Bak tadi, maka Yang berbicara itu Dia tidak pernah Berlepas ya Tidak pernah berlepas dengan setelah Bak, jadi misal dia Bismillah dengan nama Allah, artinya Kemanapun dia berada dan Dimanapun dia berada, dia Selalu disertai Nama Allah Ya, gak pernah dia ber Berpisah, Ada bersama dia terus Nah, bak, untuk uruf jar itu Maknanya banyak Di situ terkandung makna Siapa yang pengin mendapatkan ilmu Al-Quran yang 30 juz Artinya ingin mendapatkan Ilmunya Allah Ta'ala Maka syarat nomor satu Dia harus menjadi titiknya Bak Harus menjadi titiknya Bak Maksudnya bagaimana Titiknya bak itu letaknya di bawah kalau di atas namanya nun ya. Nah, kalau mau jadi bak ya titiknya harus di bawah. Artinya kalau mau menjadi orang hebat, maka dia harus meletakkan dirinya di bawah dan siap diletakkan di bawah. Ya, dan siap dia itu direndahkan dan siap dia itu dihina kan dan siap dia itu ditiadakan. Harus siap kalau sudah siap seperti itu maka dengan sendirinya dia nanti bisa berdamai dengan asmanya Allah Ta'ala Bismillah Ya bisa bersanding dengan nama nama Allah Sehingga seorang yang sudah betul-betul hatinya itu merendahkan diri Hatinya itu sadar kerendahan dirinya Jadi arti merendahkan diri itu bukan merendah-rendahkan diri Bukan menunduk-nundukkan diri bukan seperti itu Merendahkan diri artinya hatinya sadar dia memang rendah. Jadi kalau kita masih sadar punya kemuliaan berarti belum merendah diri. Walaupun nunduk-nunduk. ya, Walaupun bahasa Jawanya delosor-dlosor gitu ya. Walaupun berusaha mencium tangan orang lain sampai ke bumi gitu ya. Rebutan cium tangan. Itu belum dikatakan tawaduk atau merendahkan diri. Kalau hatinya masih merasa punya kemuliaan. Dibanding orang lain Tapi yang dimaksud merendahkan diri adalah Ketika hatinya nul Sadar saya Tidak punya apa-apa Saya bukan Siapa-siapa Dan saya penuh Dengan hal yang rendah Kalau dia sudah bisa Sadar seperti itu Secara otomatis Ya secara otomatis Langsung naik Karena Rasulullah Wasallam telah bersabda Siapa yang merendahkan diri Maka langsung Allah mengangkat derajatnya Siapa menyadari kerendahan dirinya Maka saat itu juga langsung diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu SWT Kita masih ingat kisahnya Abid Bani Israel Seorang hamba yang ahli ibadah di Bani Israel Dengan seorang yang ahli maksiat di Bani Israel kalau dalam status kemasyarakat, kemasyarakatan yang satu itu orang yang dipandang soleh, yang satu orang yang dipandang toleh. Satu saleh, yang satu salah. Jadi orang saleh sama orang salah. Orang mulia sama orang hina dalam pandangan masyarakat. Kalau bisa dikatakan yang satu ahli kemasjid, yang satu ahli mabuk. Nah, ahli mabuk dan kejahatan yang lain. Kemudian duduk bersanding dalam sebuah perjalanan berteduh gitu ya dalam sebuah perjalanan istirahat duduk bersanding lah yang dipandang soleh ini karena melihat ibadahnya melihat kemuliaan dirinya jadi nah, gagalnya di situ dia lihat oh saya ini ahli majlis oh saya ini ahli ibadah saya ini orang yang mu mulia lihat itunya kemudian lihat yang di sampingnya oh dia ini ahli maksiat oh dia ini ahli apa namanya mabuk dan lain sebagainya kemudian dia merasa tidak pantas orang seperti itu kok duduk di samping saya enggak pantas ya enggak pantas nanti ngotor-ngotori saya hatinya seperti itu sementara yang satu yang ahli maksiat memang betul ahli maksiat dia hatinya berbeda lagi dia sadar saya ini orang buruk, saya ini orang hina, saya ini orang jelek, saya ini enggak punya kebaikan. Alhamdulillah hari ini bisa cecer berdampingan sama orang yang yang baik, mudah-mudahan saya dapat berkahnya. Ini sama-sama diam, enggak ada yang ngomong kok. Sama-sama diam, enggak ada yang ngomong. Tapi di balik diamnya itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Yang satu betapa baiknya, yang satu betapa buruknya, kenapa yang satu merendahkan diri dalam arti sadar kehinaan dirinya, yang satu dia menyombongkan diri gak sadar dengan segala kekurangan dan kelemahan kelemahannya, hasilnya apa Allah perintahkan Nabi di Bani Israel yang hidup di waktu itu untuk berkata kepada dua orang hamba ini untuk menemui dan berkata kepada dua orang hamba ini wahai Orang yang dipandang soleh silakan kamu Mempergiat amalmu Karena terhitung hari ini Semua pahala amal solehmu Dihapuskan oleh Allah Ta'ala Karena dosanya engkau menyombongkan diri Sementara catatan dosamu yang lalu Masih ada Sementara yang ahli maksiat Wahai yang ahli maksiat Mulai hari ini kamu beramal solehlah Karena semua dosamu Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau punya pahala kebajikan yang luar biasa. Akhirnya dua hamba ini berjalan. Yang sebelumnya yang ahli ibadah itu kalau jalan dinaungi awan, ya subhanallah, begitu berjalan langsung awannya pindah menaungi yang ahli maksiat. Karena ketika dia duduk tadi dia ada durubah sama Allah, man tawadza' rafa'ahu Allah. Begitu dia merendahkan diri, Allah mengangkat derajatnya. Allah enggak lihat masa lalunya. Ya Allah itu maha maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha maha penyayang. Allah kalau sudah menentukan orang ini jadi orang mulia, syarat-syaratnya dipenuhi, enggak pakai syarat pun juga terserah Allah, apalagi syaratnya terpenuhi, yaitu dia merendahkan diri langsung, enggak nunggu besok, enggak nunggu rusa. Man doa, rofa Allah langsung diangkat. Lah ini rahasia huruf, Pak. Makanya kalau kita mau mau jadi orang yang soleh Jangan pernah melihat kelebihan yang kita miliki, kecuali untuk syukur. Jadi kalau melihat kelebihan untuk syukur itu bagus. Wa amma bini amati rabbika bika, wahadid. Alhamdulillah ya, saya dikasih Allah kekuatan untuk ibadah dibanding orang lain. Alhamdulillah. Bukan dengan maksud merendahkan orang, tapi men mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bagus. Ya. Tapi kalau nanti lihat amal sholat kita cenderung ajakannya untuk sombong, ya udah. Lebih baik kita ingat-ingat aja betapa buruknya kita Ya, betapa buruknya kita Untuk kemudian apa? Untuk kemudian mendekati orang-orang yang baik cari barokahnya Mudah-mudahan saya ada ke dia, saya dapat berkahnya Itu lebih bagus ya, itu lebih bagus Ini sekilas, sudah sering kita bahas ya, sudah sering kita bahas Kemudian, esim, eh, ismun Itu artinya nama Esim, ismun artinya nama tapi dalam surat al fatihah di dalam basmalah ismun itu alifnya hilang, alifnya hilang. Ikrak Bismillahik ketika Ikrak Bismillahik alifnya masih ada, Bismillahik alifnya masih ada. Nulisnya ba alif ya ba ada alif ke atas gitu kan? Is kemudian sin mim Bismillahik alifnya ada. Tapi ketika Bismillah alifnya hilang. Ya Bismillah alifnya hilang. Di situ memang aturan kalau nulis nulis ba kemudian sm kemudian lafdul Jalalah Allah maka alifnya harus dihilangkan. Alifnya tidak boleh muncul. Ya karena di situ ada all", Allah jadi alifnya tidak boleh muncul. Lepas nah, terus di mana alifnya di mana kalau tidak muncul? Alifnya diganti di ba. Diganti di ba bagaimana? Nulis nulis ba nya itu Jangan pendek, baknya panjang, bak, kayak perahu gitu ya. Set panjang. Kemudian sinnya yang tegas, sinnya yang tegas. Kemudian mim tuh mimnya e, bundarannya yang kelihatan. Mim. Untuk apa? Untuk menunjukkan ismun dia, nama Allah. Mengagungkan nama nama Allah. Nah dikatakan oleh para ulama alifnya ismun itu dipinjam sama bak. Ya dipinjam sama Bak, padahal kalau kita lihat Ternyata ulama mengatakan Sejatinya bak itu adalah Alif yang lagi tidur Paham ya? Jadi pada pada hakikatnya Bak itu alif yang lagi Tidur, makanya kalau kita Pengen jadi alif yang gagah perkasa Maka kita harus pandai Menidurkan diri Merendahkan diri, sehingga yang Betul-betul bisa merendahkan diri Sebetulnya dia adalah a alif Tapi dia lagi tidur di tidur. Paham maksudnya enggak ini? Paham ya? Jadi orang yang hebat itu ya sebetulnya dia dia alif, hebat ya. Tapi dia lagi ti tidur. Jadi enggak kelihatan alifnya. Memang di situ ada isyarat kita harus menyembunyikan alif ini. Disembunyikan. Jangan jangan diton tonjol tonjolkan. Kemudian bismullah. Apa maksudnya dengan bismillah? Artinya kita disuruh mengawali segala hal yang baik dengan membawa nama Allah. Tasmiyah dengan tasmiyah, membawa nama nama Allah. Bukan membawa nama-nama yang lain. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ya, kadang seringkali kalau kita lihat sulap, itu ada yang pakai bim salabim, abra kadabra ya. Itu kita kan enggak ngerti itu artinya apa ya. Ini untuk contoh ya, enggak ngerti artinya apa. Maka lebih baik jangan karena khawatirnya kalau itu nama-nama setan. Kalau itu nama setan atau itu nama sesembahan selain selain Allah naudzubillah min min zalik sehingga orang mengawali bim salabim padahal itu manggil nama setan misal saya enggak tahu itu nama apa ya saya juga enggak mau belajar kurang kerjaan gitu ya bim salabim itu artinya apa enggak mau belajar abracadabra artinya apa enggak mau belajar ya udah enggak usah pakai abracadabra enggak usah pakai bim salabim Wong kita ini ya muslim. Dan nah, pakainya apa? Bismillah. Mudah-mudahan jadi kelinci. Bismillah. Gitu. Jadi kelinci. Nah itu pakai nama Allah. Membawa nama nama Allah. Nah dalam kehidupan ini kita disuruh bawa nama Allah di mana-mana. Allah ngasih pelajaran. Jadi sebelum membuka Al-Quran yang 30 juz itu, Allah disuruh, menyuruh kita untuk membacanya membawa nama Allah. Bismillah akhra. Dengan nama Allah ini aku membaca. Jadi membawa nama Nama Allah. Bayangkan betapa maha pemurahnya Allah mengizinkan namanya dibawa kemana-mana, mengizinkan namanya dibawa kemana-mana. Kalau ada orang bawa-bawa nama kita, kita akan marah tu ya. Jangan-jangan, jangan bawa-bawa jangan, jangan nama saya. Jangan bawa-bawa nama saya. Tapi Allah justru memerintahkan bawa namaku. Ya bawa namaku. Dengan membawa nama Allah itu apa yang kita kerjakan berubah nilainya. Sembelihan. Kalau pakai nama selain Allah haram, sembelihan sama-sama disembelih ya. Yang satu misalnya dengan nama pohon raksasa ya, yang ada di hadapan saya haram jadinya. Tadi kalau dia bismillah dengan nama Allah jadinya halal. Ya menggunakan nama Allah membuat halal, menggunakan nama selain Allah jadinya ha haram. Itu perannya nama Allah ini luar biasa. Dan kalau udah bismillah dengan nama Allah sesuatu yang diberi nama Allah berubah dari biasa menjadi luar biasa. Contoh sama-sama motor. CC-nya sama. Yang satu dikasih merek, kasih merek. Mereknya Honda atau Yamaha. Yang satu dikasih merek ya. NVL. Ada yang paham enggak? NVL. Nah, ada. Dijual aku enggak kira-kira. Ini produksi siapa nih, gak jelas nih Orang mau beli Harganya sangat rendah Tapi begitu nih Honda atau Yamaha Harganya naik Karena apa naik? Karena nama itu Membawa sesuatu kepada yang diberi nama Nama itu membawa sesuatu Kepada yang diberi diberi nama Bayangkan begitu kita makan, Bismillah Saya makan ini Atas nama Allah, maka makanan itu Berubah jadi barokah Ya, Jadi barokah Barokah lah, barokah itu apa? Lah ini repot kalau dah nanya barokah itu apa? Yang jelas bukan mbak berkah. Barokah itu sesuatu kalau dah kena barokah manfaatnya jadi luas. Sesuatu kena barokah manfaatnya jadi jadi luas. Kena tak keserempet berkah itu aja. Beda maknanya, maknanya b beda. Susah mau diterangkan barokah itu. Barokah itu bisa dirasakan lewat pengalaman. Ya lewat pengalaman cerita-cerita orang-orang soleh anbiya wal mursalin, auliya was ya dan pengalaman hi, hidup. Tapi kalau mau dijelaskan itu ya bisa teoritis ya dijelaskan. Cuman ya susah. Bisa dengan contoh-contoh contoh. Ketika orang bawa nama Allah, bismillah dengan nama Allah, maka berubah. Entah itu makanan jadi berubah, entah itu naik kendaraan juga jadi jadi berubah, entah itu minum jadi jadi berubah, entah itu dia apalah, apalagi coba. Hah? Kok badan dobelong semua kenapa ini? Jadi berubah. Ya, termasuk duduk. Duduk ini disuruh bawa nama Allah, bismillah. Nah, sementara kita, sementara kita mohon maaf, satu hari sedikitnya 17 kali kita baca Al-Fatihah. Betul kan? Sedikitnya 17 kali baca Al-Fatihah. Diajarin suruh bawa nama Allah Bismillah kemana-mana Tapi coba diingat-ingat Tadi waktu duduk baca bismillah enggak? Duduk di motor Baca bismillah enggak? Ya ketika mau jalan udah, Sudah biasa kan Bismillah hitawakal itu kan, ya? Tapi ketika duduk Tiap hari ini kita kan duduk di kursi, Duduk di lantai Duduk, duduk. proses dari berdiri Menuju duduk Coba diingat-ingat Baca bismillah enggak? enggak baca selawat enggak enggak padahal di hadis disebutkan siapa yang duduk Dalam duduknya enggak nyebut nama Allah dan dalam duduknya tidak berselawat kepadaku maka duduknya menjadi penyesalan kelak di hari kiamat ini perintah hal ya dalam hadis yang zahir diperintahkan seperti itu jadi duduk ini kalau pakai bismillah jadi berkah enggak pakai jadi penyesalan mesti protes Podowai, bib sama saja kamu tinggal duduk aja kok bedanya apa tuh begini ya sama baca bismillah bedanya apa kan sama-sama du, duduk ya bedanya nanti kamu akan tahu kalau kamu melakukan itu dan tidak kamu lakukan lakukan itu nanti akan tahu bedanya akan tampak dengan mengamalkan ya akan tampak dengan dengan mengamalkan ya termasuk diantara kalau duduk dengan bismillah itu otomatis setannya minggir sehingga orang yang duduk baca bismillah apalagi ditambahin solawat Maka setan-setan yang ngajak ngerasani Itu akan menyingkir Kenapa gak berani dia Jangan ajak dia ngerasani Udah dilindungi oleh para malaikat Dengan baca bismillah Sampai di sini paham gak nih Kok pada tegang semua kenapa Saya gak kecepatan Tuhan nyampekan ya Nggak ya nyantai saja Kemudian uh, Bismillah artinya juga Minta keberkahan Selain membawa nama Allah Minta keberkahan dari Allah Minta keber Keberkahan Ya Allah saya akan melakukan amalan ini Tolong diberkatin Bismillah Ya tolong diber diberkatin Bismillah juga artinya Untuk selalu Membawa e, Pertolongan Allah dalam segala Aktivitasnya Bismillah ya. Mudah-mudahan selah Selamat Jadi melakukan apapun Enggak lepas Minta tolong sama Allah Itu arti Bismillah Nah sekarang ini kita kalau Melakukan apapun Minta tolong sama Allah Atau minta tolong sama kemampuan kita Coba diingat-ingat Boleh saya ngasih contoh Tadi yang sudah minum silahkan minum Yang belum ya sekarang minum yang tadi tadi pagi siang sore minum-minum. Waktu mau minum itu kita sadar punya kemampuan atau sadar enggak punya kemampuan. Coba diingat-ingat. Kita waktu mau minum kan ambil langsung minum kan? Nah, itu sadar punya kemampuan atau sadar enggak punya kemampuan? Sejatinya enggak punya kemampuan toh? Tapi sadarnya punya kemampuan toh Merasa tinggal ngambil tinggal minum kan Ya kan tinggal ngambil tinggal minum Sehingga kita di saat itulah Di saat itulah saat kita ngambil dan kita minum Ya ngambil dan kita minum Kita merasa kita mampu ngambil dan kita mampu minum Saat itulah kita sudah meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak menggunakan kekuatan Allah tapi kita merasa, aku bisa, aku mampu. Nah, Bismillah itu mengajarkan, jangan begitu. Kamu mau ngambil, pegang, ya Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong, Ya Allah, beri kekuatan untuk ngangkat ini. Beri kekuatan untuk minum, minum ini. Beri kekuatan untuk menelan. Beri kekuatan untuk memproses di dalam tubuh. Dan beri kekuatan nanti untuk mengeluarkannya. Untuk mengeluarkannya, Bismillah. Jadi dia, tidak pernah lepas minta tolong sama Allah Bayangkan kalau ada orang Hidupnya seperti ini Damai atau tidak damai dirinya? Damai, bisa stres tidak? Tidak bisa Lalu dia bersandar terus sama Allah kok. Bersandar Tidak bisa lemah, mesti kuat Udah capek, lemas Bismillah, lain gitu ya Jadi dorongannya orang ketika Bismillah itu Luar biasa, cuman ya Alhamdulillah daripada tidak sama sekali ya kita ini muncul Bismillahnya kalau udah kepepet. Contoh ya, boleh saya ngasih contoh. Anda tadi kan lewat jembatan nih, mau ke Masjidil Haram tuh ada jembatan tuh ya. Lewatnya tinggal lewat aja kan? Tinggal lewat ya. Coba kalau jembatan tuh dirubah, cuman batang pohon dua dibentangkan kanan kiri. Kemudian ban mobil Anda di situ atau ban motor Anda di situ harus melewati. Baca apa? Bismillah, betul kan? Bismillah, gitu kan ya. Artinya apa? Moko moko selamat. Jadi Bismillahnya munculnya kapan tu? Kepet. Nah, ketika enggak kepepet, bukan Bismillah lagi yang muncul. Yang muncul apa? Oisoh, kamu bisa tak Bisa. Nah, ini orang-orang yang soleh, enggak, enggak pernah lepas. Memang, anu ya, kita susah membayangkan hatinya orang-orang soleh susah membayangkan hati yang seperti itu ini kan hati yang luar biasa gak pisah sama Allah sedetik pun gak bisa jadi mau jalannya itu apa namanya benar baik mau jalannya rusak ya selalu bis Bismillah boleh ngasih contoh lagi ya, tapi rotok nggak enak nggak apa ya ya misalkan Jenengan mau makan sudah tiga hari enggak makan, terus yang ada kok roti, ya terus rotinya apa mas jangan roti lah korma yang ada kur, korma kormanya keluar setnya gitu dan harus makan, enggak makan mati, makan enggak? Makan, baca apa? Bismillah, sama enggak baca bismillahnya makan korma ada setnya sama makan roti seperti biasanya? Beda, bedanya di mana? bismillah moga-moga selamat gitu kan ya. Moga-moga selamat bismillah. Mudah-mudahan selamat ini. Tapi kalau makan roti biasanya ya bismillah tasmiyah, baca tasmiyah aja. Baca tasmiyah, baca bismillah, udah pala. Tapi lain ini ada bismillah dalam arti minta pertolongan Allah. Itu makna yang lain lagi. Makna yang lain lagi bismillah, ya, mudah-mudahan saya sehat berkat makan ini selamat nih enggak menimbulkan penyakit bismillah. Jadi bismillah yang seperti ini yang dikatakan itu mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita munculnya bismillah ini ketika kepepet. Kepepet tersak mentot bismillah. Ya. Contoh lagi. Mau nyebrang dari dari suatu wilayah ke sebuah pulau mau ke pulau gitu harus ke pulau itu nggak ada kapal feri ya nggak ada kapal feri nggak ada kapal boot yang ada perahu getek ya dan jenengan nggak pernah naik kapal itu ketika naik baca bismillahnya gimana mantep bismillah udah Bismillah ini Bismillah jadi artinya Bismillah itu jangan ekiom mau gitu kan ya sebetulnya nggak mau nih tapi ya Bismillah gitu kan ya mudah-mudahan mudah-mudahan selamat Nah ini nih Bismillah yang yang begini nih seharusnya ada terus bersama kita dalam semua aktivitas tapi sayangnya adanya ketika kepepe ya udah bagus tapi ya sayang toh ya Masa munculnya ketika kepepet, artinya kesadaran butuh pertolongan Allah itu baru muncul kalau terdesak. Artinya kalau nggak terdesak dia merasa Mam, mampu. Artinya kalau tidak terdesak dia merasa Bi, bisa. Berarti sejak awal dia sudah gagal jadi titiknya huruf ba. Berarti ilmu Bismillah ini gampang atau susah? Susah. Gampang-gampang Susah Makanya di situ rahasianya apa Kehidupan ya ada di huruf bak. Kalau saya udah bisa Mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak Udah bisa ya selesai Hatam berarti 30 juz Berarti ha? Hatam Judulnya kita baru belajar yo Alhamdulillah waktu kepepet metu Bismillah Alhamdulillah. Nah kemudian Bismillah ini kalau udah Benar-benar orang minta pertolongan sama Allah Yang gak masuk akal bisa bisa terjadi. Masih ingat ceritanya santri yang mau nyebrang sungai itu? Jadi ada santri eh, santri kalong kalau bilang ya. Ikut ngaji nanti pulang besok datang lagi gitu kan, ya. enggak tidak tidak bermalam di di pesantren. Tapi dia setiap pagi datangnya terlambat. Pimpinan pesantren nanya, "Kamu kok datang terlambat kenapa?" "Maaf guru, saya harus jalan memutar. Karena kalau pagi ini bapak yang menyewakan perahu itu belum datang. Jadi saya harus jalan memutar cari jembatan, memutar, sehingga selalu terlambat. Kata gurunya, "Ya udah, kamu enggak usah repot-repot naik perahu, jalan memutar. Lah gimana? Baca saja bismillah, kamu bisa jalan di atas air." Baca saja bismillah, kamu bisa jalan di atas air. Muridnya, "Terima kasih guru." Ya besoknya muridnya datang pagi nggak terlambat. Ya kemudian gurunya nanya, kamu kok nggak terlambat? Gimana? Ya alhamdulillah kan guru udah ngajarin. Ngajarin gimana? Ya baca bismillah, jalan di atas air itu yang saya lakukan. Gurunya sama tanya-tanya tanya ini, ini ingin kita buso ini bohong ya atau mang beneran? Kalau masa sih beneran ya, masa masa beneran? Ini gurunya juga mulai ngomong ragu di masa sih. Beneran Terus muridnya ngomong guru Ibu saya itu penasaran Guru saya seperti apa Karena saya selalu ke pesantren Ibu belum tahu gurunya seperti apa Saya minta tolong Guru besok pagi-pagi Datang ke rumah saya Diundang sarapan sama ibu Oh iya iya iya Guru datangnya awal pagi ya guru Jangan terlambat Siap Ya siap Nah lah Kamu gimana caranya saya ya baca bismillah guru Selesai so, waktunya pulang Murid ini pulang Gurunya lihat Bener nih Di tepi Apa kali ya Tepi sungai itu Si murid teriak Bismillah Jalan di atas air Gak tenggelam Gurunya lihat Loh muridnya aja seperti ini kok Kira-kira gurunya bagaimana eh, Ini muridnya batin begitu Apa gurunya batin begitu Besok paginya siap mau datang sarapan Siap mau datang Sarapan Nah muncul ni di hatinya Tenggelam apa enggak ya Tenggelam apa Apa enggak Maka kakinya itu maju mundur Maju mundur ya, Bismillah Tenggelam Karena bismillahnya lain Ya Bismillahnya B, B. Yang satu mantap minta pertolongan sama Allah Yang satu masih menyandarkan pada Kemampuan dirinya Ya kan dia masih menghitung-hitung Tenggelam atau di tidak, nah, kalau orang sudah bersandar sama Allah kan enggak menghitung kemampuannya lagi Dia pasrah total pada kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian gurunya ngomong sama Santrinya, kamu sekarang cepat ya, Lari ke rumah, ini teman kamu Bilang guru terlambat, karena belum bisa Jalan di atas air Gurunya mau muter juga nah, Ini bismillah, punya kekuatan yang luar Luar biasa, kenapa? Karena kita bawa nama Allah Bagaimana Ismun ya kan bismillallah. Lah apa itu Allah? Allah itu lafzul jalalah. Sebuah nama untuk yang disembah. Sebuah nama untuk yang di, disembah. Sebuah nama untuk yang ditaati. Jadi yang ditaati itu ya Allah, ya namanya juga Allah. Al-ism al-musamma. -al kalau nyebut Allah, ya Allah gitu. Jadi enggak bisa antara Allah dengan dengan dengan namanya Allah dibisahkan, enggak bisa. Jadi kalau nyebut Allah, ya itu Allah. Seperti ada orang bilang duhe Yahya, berarti lagi ya lagi manggil Yahya, bukan cuma nyebut namanya. Emang namanya disebut, tapi yang dipanggil namanya atau Yahya-nya? Yang punya na, yang punya nama. Makanya ketika Allah, orang nyebut Allah, dia bukan sekedar menyebut nama Allah. Tapi dia lagi betul-betul memanggil yang punya na, yang punya nama. Allahnya. nya Nah nama Allah ini tidak bisa dihancurkan. Kullu syai'in halikun illa wajah Segala sesuatu itu pasti binasa Kecuali Allah Tidak mungkin binasa Semua yang ditujukan untuk Allah tidak akan binasa Allah tidak bisa dibinasakan Makanya saya masih ingat nasihat daripada almarhum ayah saya Ayah saya dapat dari kakek saya almarhum Ketika menjelaskan lafzul jalalah Allah ini Allah itu tidak bisa dihancurkan Namanya saja tidak bisa dihancurkan jadi Allah misal diambil alifnya satu di depan. Jadinya apa? Lillah untuk Allah. Lamnya diambil lagi satu. Jadinya apa? Lahu. Ya kan? Lahu untuk dia Allah. Lamnya diambil lagi. Tersisa apa? Hu. Hu artinya apa? Dia Allah. Enggak bisa. Beda dengan nama. Ali misalnya. Ainnya dia diambil. Jadinya apa? Li untuk orang lain udah. Ya, Naufal, nunnya hilang Apalagi waflun, gak cetoh ya, Nunnya hilang, gak, gak jelas Soleh, sodnya hilang Jadinya apa? Leh Gak bisa, tapi kalau Allah Namanya gak bisa dihan dihancurkan Karena itu Nama ini gak, gak, gak ada yang bisa pakai Gak ada yang bisa pakai Dan tidak ada yang boleh Gak ada yang boleh pakai Makanya ketika ada orang pakai nama Allah ini Maka dipertanyakan Ya dipertah, dipertanyakan. Tak boleh. Ini nama milik Allah. Haram pakai nama ini. Jadi ada orang bisa pakai nama. Nama mu siapa? Allah. Haram itu. Minal kabair termasuk dosa besar. Karena nanti kalau kalau apa namanya terjadi pelecehan, repot nih. Bawa-bawa nama nama Allah. Nah dan hikmahnya Subhanallah kalau nama yang lain tu dipakai. Yang nama yang lain di, dipakai Nama sesembahan tuh dipakai sama yang nyembah Dipakai ya Tapi kalau Allah gak ada yang pakai namanya Pernah di kitab disebutkan ada ibu yang nekat ngasih nama anaknya Allah biar keren Anaknya dikasih nama Allah Hasilnya apa? Langsung kena petir dari langit Kena petir dari langit Anaknya gak apa-apa kena petir meninggal husnul khotimah Dan Ibunya kehilangan anak Ya, ibunya kehilangan anak. Nah, orang yang muliakan nama Allah, dimuliakan sama Allah. Karena? Kenapa? Karena muliakan nama Allah, sama dengan memuliakan Allah. Maka, tidak bisa dikatakan begini. Ah, kan cuma namanya. Saya cinta sama Allah kok. Oh Namanya kan tidak apa-apa, tidak dimuliakan. Tidak bisa. Karena nama Allah dengan Allah tidak bisa dibi dibisahkan. Kamu menghinakan nama Allah, sama dengan menghinakan Allah. Kamu muliakan nama Allah, sama dengan kamu muliakan Allah, gak bisa dipisahkan antara Allah dengan nah, namanya, antara namanya dengan Allah sehingga kalau kita lihat nama Allah jatuh, kita angkat saat itu sebetulnya Allah sedang mengangkat derajat kita ya, Allah mengangkat derajat derajat kita, dan mohon maaf banyak sekali orang yang dia beragama Islam, tapi dia gak cinta sama nama Allah gak cinta saya katakan gak cinta bagaimana tahu nama Allah, tapi tidak dimuliakan Contohnya beli stiker Allah Stiker tulisannya Allah Ditempel di dashboard motor Ditaruh di belakang Jadi kalau ada orang duduk Allahnya di bawah pan, pantat Nanti kalau ada kotoran itu dari roda Ya akhirnya kalau hujan Nanti Allahnya berbeli botan Nah ini bukan pecinta Ini namanya B-O-D-O-P-O-L-L <laughs> Udah jangan diajak Ya Nama Allah harus dimuliakan, jangan jangan diletakkan di sembarang tem tempat. Pernah di pasar Lewon ini uh, ada seorang ulama almarhum Habib Najib itu di pom bensin lagi isi bensin, lihat ada orang naik motor, itu lafzul Jalalah Allah dipasang di motor di dekatnya mesin di bawah itu, langsung turun dari mobil beliau, ibrahim marah, itu nama nama Tuhan kita kok ya. Kamu pasti bukan Muslim. Kalau Muslim kamu tidak seperti ini. ini nama Tuhan saya klentek sekarang juga ini, ya ini harus di, dilepas ini. Ini kamu menghina nama Tuhan, Tuhan saya jangan sembarangan ini. Wah, nama Allah kok diletakkan di di bawah dekat kaki itu ya, dekat postep tuh ya, dekat kaki itu ya. Mungkin biar mesinnya keren kali ya. ya. Ini ngawur ini, nggak boleh. Dan kita jangan mengatakan itu urusannya dia nggak bisa. Ini Allah bukan urusan dia, urusan kita. Itu ghirah, semangat punya agama Tidak boleh ada nama Allah di, direndahkan Kok kemudian kita diam Diam saja Luang Orang baru punya warung Namanya dipakai sama orang lain Masanya enggak enak dia marah kok Masanya enggak enak dia ma marah nah Ini Allah kita kok direndahkan namanya Itu sama dengan merendahkan Allah Jangan kita diamkan Harus muncul di hati ghirah Islamiah. Rasa marah Meskipun harus disalurkan dengan benar Disalurkan dengan bahawa dengan baik, dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan kehidupan bermasyarakat, beragama, maupun bernegara. bernegara, caranya harus benar. Tapi di hati ini harus harus muncul semangat, gak benar nih. Makanya kita masih ingat kisah Beshir Al Hafiz. hafi Semua udah ingat kan Beshir Al Hafiz, hafi Anhu. Beliau itu dianggap jadi wali gara-gara ketika dalam keadaan mabuk, teler, pagi-pagi lihat tulisan Allah tergetak di jalan di pasar diinja-inja orang. Beliau ambil bersihkan semprot parfum, dibuntel pakai apa namanya sapu tangan, ya sapu tangannya disemprot parfum lagi, ditaruh di lemari paling atas. Maka saat itu juga langsung diangkat sama Allah. Wahai besier, sebagaimana Engkau muliakan nama Allah di muka bumi, Allah Allah muliakan namamu di dunia dan di ak ah, di akhirat. Oh, Nih, kalau orang betul-betul mau menghargai nama nama Allah Bismillah. Seharusnya kita dikasih kesempatan bawa nama Allah tu bangga atau engkau bangga? Senang atau enggak senang? Mantap atau enggak mantap? Nah, pertanyaannya Bisa enggak kita munculkan Bismillah ini Dalam urusan hidup kita? Pertanyaan Kok diam semua kenapa? Jebak renungkanlah Satu hari ini Kapan tadi pakai Bismillah Yang betul-betul pakai Bismillah Yang betul-betul pakai Bismillah biasanya kalau ada momen di depan mata ada momen ya bismillah kak konangan ya. muncul bismillahnya ini. Lah kapan nih bismillah ini muncul dalam dalam aktivitas hidup kita? Muncul bener Nah, coba sekarang kita mulai munculkan. Mau naik motor bismillah. Ada halangan enggak ada halangan. Jalan mulus maupun jalan rusak. Mobil bagus maupun mobil je jelek. Motornya cakep maupun motornya ambu amburadul bismillah jadi munculkan nama Allah ini tanpa kita bersandar pada kekuatan apapun mau jual barang perkara kita pandai menjual ataupun kita enggak pandai menjual pasarnya sepi maupun pasarnya ramai munculkan bismillah dengan nama Allah jadi muncul benar bismillahnya mau mengerjakan suatu ya misalnya tugas mengajukan skripsi perkara jenengan pandai buat skripsi ataupun enggak pandai buat skripsi ya yang penting bismillahnya itu yang diton ditonjolkan artinya betul-betul dirasakan bismillah saya minta tolong sama kamu ya Allah tolonglah tolong saya berkati langkah-langkah saya mudahkan urusan saya ya, kalau kita bisa praktek ini betul-betul praktek bismillah dalam hidup Tidak ada hidup yang berat enggak ada hidup yang yang berat kenapa karena orang kalau udah melepaskan dari diri itu orang bisa istirahat Halo Ini kok wajah-wajah domblong semua kenapa ini Coba lihat jam dulu Udah 40 menit Saya bicara 40 menit itu waktu yang cepat Atau lambat Hah? 40 menit itu Cepat Oh ya Cepat ya 40 menit ya Ya nanti silahkan anda Sholat 40 menit ya kalau untuk sholat 40 menit itu cepat atau lambat? Duh kok lambat Tadi katanya dah cepat Jadi yang betul 40 menit itu cepat atau lambat? Ah. <laughs> Udah 40 menit saya bicara Memang nah, majlis malam, malam kemis ini rabu malam kan tidak mau panjang Panjang Judulnya kan majlis transit Betul kan ya? Majlis transit dari Masjid Jami Asagaf ke Rawatoh Kalau lanjutkan nanti tempatnya Habib Habib Syekh Saya niati begini kenapa? Biar pahala majlis ini paling banyak Karena majlis ini Menampung yang dari Majlis Jami Asagaf ah ya, Yang menuju tempatnya Habib Syekh. Artinya mendukung kedua ma Majlis, berarti kan Pahalanya mengumpulkan pahala kedua Majlis, keren kan? Innamal amalu biniyat Setuju? Tidak, itu ada yang Tidak Jadi tidak usah lama, lama. Bismillah Nah Sekarang mantap tidak bismillahnya? Sudah sudah mulai paham cara makai bismillah ya? Udah, jadi jangan cuma kalau mau kena momen baru bismillah itu ya Artinya ada momen, tidak ada momen Bismillah Soalnya kalau kita praktekkan bismillah Kalau kita lihat ya Doa-doa ya itu yang pakai bismillah kan banyak Coba saya kasih ijazah mau nah, Tapi diamalkan loh ya Ya saya ijazahkan kalian semua untuk baca wiridun Nawawi setiap pagi. Ya kalau belum bisa ya dimulai seminggu sekal, sekali. Nanti aktif setelah Wirdun Latif, baca wiridun Nawawi. Itu bismillah tok isnya. Bismillah ala nafsi, bismillah ali, bismillah ala mari, bismillah. Bismillah, bismillah tuh banyak sekali. Jadi dirinya di bismillah keluarganya, anaknya di bismillah, hartanya di bismillah Ya, dimintakan berkat bismillah Bismillah, itu indah sekali itu Berdonawau Bismillah, Bismillah, Bismillah Macam-macam itu ya, Bismillah nah, Bismillah ini kalau kita pakai dalam kehidupan Kalau sudah namanya perusahaan Di Bismillah, apa ada yang lebih hebat daripada Bismillah? Kadang-kadang nah, kita ini kurang mantap Yang lain Masa cuma Bismillah? lucu. Masa cuma Bismillah? Rumus, bismillah kok cuma ini kan lucu ya Habib, ah, ah, yai apa? Nggak ada yang lain, ini kan kok cuma Bismillah Bismillah itu intinya Segala-galanya, dia bukan cuy Cuman yang jadi masalah hatimu itu yang masih Yang belum pas itu kan Kalau hatimu udah pas dengan bismillah ini udah luar Luar biasa itu Nuklir itu bismillah itu ya Kekuatan yang luar Luar biasa Bawa namanya Allah kok Masa ada yang lebih hebat dari itu Gak ada yang lebih hebat dari dari itu Saya mau ngomong tentang bismillah ini ya Panjang doa-doa bismillah kan gak enak disebutkan semuanya ya Sebagian saja di, disebutkan kalau kita mau safar, doanya bagaimana? Bismillahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Bismillah dulu. Ya kan Bismillah dulu, bukan Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah di. Bismillahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah di sahur nahada wa makuna lahu mukrinin dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian baca doa safar. Itu kalau sudah pakai Bismillah, judulnya ini naik apapun. Ya insya Allah jadinya enak Jangan kaget kalau di perjalanan Jarak yang jauh tidak terasa Ya Jauh tapi tidak terasa Tiba-tiba sampai ya, Ada lagi yang jaraknya jauh Jadinya dekat Mestinya itu 5 jam jadinya kok cuma 2 2 jam Tidak masuk akal Ya memang tidak masuk akal Karena kamu gak, lagi tidak naik mobil Naik apa? Naik bis Bismillah Ya kamu lagi numpang, numpang Bismillah, nunut Bismillah, nunut namanya, namanya Allah. Kalau udah nunut namanya Allah kan yang nggak masuk akal, ya terjadi apapun itu. Kerjaan, digaji cuman, cuman dia ya, satu hari dua puluh ribu, satu hari dua ribu itu kan di bawah UMR pol, gitu kan ya, di bawah UMR pol. Ini kerja lillahi taala. Dia kerjanya baca Bismillah, terima gajinya Bismillah. Anehnya yang 20.000 ini berkah bisa nyekolahkan anaknya, bisa kuliah, bisa beli ru rumah. Yang lain gajinya satu hari 5 juta enggak bisa beli rumah. Kenapa kok bisa begitu? Yang 20.000 dapat barokah, yang 5 juta enggak dapat bismillah, jadi enggak ada ber berkahnya. Ini bismillah, kalau kita memantapkan pakai bismillah, hidup tuh enggak ada yang susah. Semua hidup itu mu mudah. Ini terakhir intermezzo dikit boleh ya? Ya pernah capek atau tidak? Ya, okay saya capek tak senden dulu ya. Saya capek bersandar. Nah kalau orang capek bersandar jadinya apa? Enak atau? Ya yang membuat capek itu karena apa? Tak mau bersandar betul kan? enggak mau bersandar maunya diurusin sendiri, maunya dikerjain sendiri, maunya dipikul sendiri ya. Semua dipikul. Jadinya ya ca capek. Contoh jenengan dari sini menuju stadion Manahan. Jalan kaki capek enggak? Capek. Lah kalau numpang mobil? Enggak. Lah yang bedakan apa itu? Yang, yang membedakan antara jalan kaki sama naik mobil itu gak capek yang bedakan apa? Karena bersandar sama mobil Nah kalau di mobil jalan kaki juga capek enggak. Udah di mobil maki jalan, kaki gitu kan sana-sini ya capek gitu kan Nah kalau orang mau mau, mau bersandar sama mobil dia gak, gak capek Nah hidup ini kalau kita mau mau melepaskan diri Lepaskan aja, lepas saya bodoh, saya nggak isap apa-apa. Dah, ya Allah, saya minta tolong sama kamu. Saya dendah, tak tolong ya Allah. Tolong diurusin ya Allah. Dah pasang. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Bismillah. Dah. Enak itu. Artinya orang Bismillah itu orang yang mulai kerja loh. Bukan. Ya Allah, dah saya pasang sama kamu ya Allah. Dah. Silakan diurusi. Kurang ajar awakmu. Kamu <laughs> kurang ajar begitu. Kamu oh, judulnya Bismillah itu kan memulai segala sesuatu. Jadi beraksi bukan. Ngelemprek begini, tapi beda Bismillah itu dia beraksi dengan dia pasrah kan enak tuh, dah ya, Bismillah, Bismillah jalan. Jadi jalannya itu nggak ada beban gitu Bismillah. Ada apa Bismillah jalan tanpa beban. Tapi kalau mulai dipikir begini, ini begini, ini begini, ini begini, tunggu tanggal mainnya ini, jeblok nanti. Ya tunggu tanggal mainnya nanti. Akan je, jebluk Jebluk itu bahasa Jawa ya, Bahasa Indonesia nya Bukan meletus Beledos itu juga Bahasa Jawa Kalau balon itu apa? Motos ya. Kalau ban Bahasa Jawanya ban kan beledos Kalau Indonesia nya ban pecah Jadi ada ban pecah Pecah itu untuk apa? Kaca, ban tu karet atau kaca? Kalau dibilang pecah, itu bahasa Indonesia, gitukan? Ban meledak, terlalu besar, masa ban meledak. Mungkin dicari bahasa yang ledok pas itu ya pecah, ya pecah itu agak agak pas itu untuk ban. Tapi kalau kepala, kepala tadi pakai kepalanya po pecah, bukan kepalanya meledak, jeblok pecah kepalanya dia. Kenapa kepalanya pecah? Lawong enggak dikasih tugas untuk mikir tapi dia pikir semua dipegang sama dia beban capek toh ya makanya bismillah udah jalan bismillah bagaimana bismillah ida azamta fatawakkal ala allah kalau kamu udah bertekad melakukan segala sesuatu yang baik maka kamu tawakal sama allah jangan bertekad melakukan yang buruk udah saya tekad mau ngerampok saya tawakal sama allah nanti kalau Mang takdir saya jadi orang baik kan digagalkan sama allah ngawur kamu ya tawakal Allah tuh ida azamta kalau kamu punya tekad yang yang baik dia pasrah sama sama Allah minta tolong sama sama Allah enggak usah bingung macam-macam. Contoh om bangun majlis ini. Bangun majelis ini. Kita ini kan bareng-bareng bangun majlis ini. Coba kalau kalau kebanyakan mikir. Jadi enggak. Nah, kalau enggak mikir nggak mikir katanya nggak jadi kebanyakan mikir juga nggak jadilah terus harusnya gimana coba sama nanya ya tadi itu berpikir tanpa beban paham kan ya jadi mikir tapi nggak mikir maksudnya ya bismillah udah bismillah pasrakan sama Allah sandarkan sama Allah udah. ya Allah tolong dipikul ya Allah tolong di, dipikul saya akan kerjakan yang seharusnya yang saya jalankan saya jalankan ya Allah harusnya beli semen ya beli harusnya beli pasir ya beli Pasir tak punya duit, ya minta kan begitu? Itu namanya Bismillah. Udah Bismillah. Bawa oh, nama Allah minta tolong sama Allah. Duit tak ada, ya udah minta. Ya Allah tolong minta duit. Ya, ya Allah tolong, ya beri ini. Ya Allah tolong. Jadi terus sandar sama Allah Taala. Kalau itu bisa kita terapkan dari mulai bangun tidur sampai tidur selesai ini, berarti hidup kita tu Wenak Pol. Cuman sayangnya sampai hari ini Bismillah kita baru muncul kalau kepepet. Betul kan? Kalau udah kepepet baru Bismillah Contoh, ini ngasih contoh lagi enak Karena musim hujan ya Nah, Ini kan banyak genangan air Genangan air di mana mana kan Genangan air 1 meter ada kan Lalu kan namanya juga genangan air 5 meter juga Genangan air Manusia suka lebih banjir Padahal cuman genangan air 10 meter ya, Genangan air 10 meter itu namanya apa? Tsunami Ya banjir itu kan Sekedar genangan air Tapi 10 meter, 5 meter 3 meter Nah bedanya sama yang 20 cm apa? Yang 20 cm dibilang banjir enggak? 20 cm Baru banjir ke kecil Kalau 5 cm? Ya genangan air tadi kan ya Ada genangan a Air, Ketika genangan air itu besar Maka disebut ban, banjir Anda naik motor mau lewat satu jalan Harus lewat jalan raya itu Gak bisa tidak Ada genangan air 30 cm Dan harus jalan Kalau gak balik muternya 30 kilo. Nunggu surut gak mungkin Gak jelas kapan surutnya Kira-kira lewat atau gak lewat, lewat. lewat. Lewatnya baca apa Baca apa? Bismillah. Terus Bismillahnya maksudnya apa tadi? Udah. Kan melepaskan diri dari kemampuan motor. Betul kan? Wah ini kalau melepek kemasukan air mati. ya Airnya kan cuma gini Mudah-mudahan gak kemasukan air. Kalau toh kemasukan air mudah-mudahan gak mati. Betul kan? Bismillah jalan. Kan begitu. Eh munculnya Bismillah kapan tadi? Kepepepe. Ya kita ni pada makom itu makom kepepet. Jadi munculnya Allahnya kalau lagi kepepet. Jadi kalau enggak kepepet Allahnya ditinggalkan, ditinggalkan. Nah ini nih gagal, gagal al-fatihah tu ya kita kita ini. Jadi al-fatihah satu hari diulang 17 kali itu Bismillah enggak paham, enggak paham paham. Mudah-mudahan setelah hari ini, malam ini semakin paham, ya semakin paham. Nah, kalau sudah bisa bawa nama Allah, berarti dia sudah bisa bawa Allah. Berarti dia sudah tahu punya tuh Tuhan. Berarti selama ini hidup merasa enggak punya Tuhan, merasa jalan sendiri. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Jadi kalau selama ini puyeng wajar atau enggak wajar? Wajar. Nah, makanya Allah katakan: Alah biddikrillahi. Alah bidhikrillah Eh ketahilah Sungguh hanya dengan Zikir, menyebut, mengingat Allah Bidhikrillah, mengingat Allah, maka hati jadi Tenang, karena orang sudah ingat Allah Selesai Jadi ingat Allah kok, Bismillah Ingat Allah, Allahnya apa? Maha kaya, maha memberi, maha kuat, maha hebat Maha, maha, maha, maha, maha Lah kamu apa? enggak punya maha Aku lemah ini, yaudah Saya bawa aja namamu ya Allah, tolong sama kamu Selesai, begitu ingat punya Allah Selesai itu Yang buat resah, buat gelisah, selesai Nah insya Allah Ini yang bisa saya sampaikan, Alhamdulillah kenapa sudah 56 menit Saya berbicara Insya Allah dilanjut di majlisnya Habib Syah Saya sengaja rebu saya buat di sini ya Biar tempat ini juga dapat barokahnya Ya Nah, ini kan juga kalau dilihat dari luar tuh cakep. Saya aja pengin pengin jenengan duduk di dalam, saya ngajarnya di luar. Enak itu di sana itu, yang di luar tuh angin semilir tuh. Yang di sini kepanasan, betul ya? Yang di luar sepoi-sepoi enak. Dan kalau dia mau selfie paling cakep yang di luar tuh. Nah, Mending cepat lihat suasana dalam ini ya. Ini suasana ruangan yang penuh cahaya ini. Kalau dia dari luar tuh indah dilihat dari luar dan sedangkan yang di dalam tidak merasakan gain, keindahan. Memang biasa manusia itu begitu. Ya, kalau udah lihat dari jauh dia baru bisa tahu keindahan diri dirinya. Terakhir saya mau saya dapat ilmu dikit di tengah pengajian semoga barokah manfaat mau saya tularkan. Iya. Manusia itu kalau masih di dunia dia jelek Nanti kalau udah di surga dia itu jadi jadi bagusnya luar biasa dan bentuknya dia di surga sangat sekali berbeda dengan bentuknya di dunia, tingginya, gantengnya, posturnya semua ber berbeda. Mungkin ada orang yang bilang enggak masuk akal, masa sih? Gimana? Tolong dikasih contohnya biar mudah, biar apa? paham. Ya udahlah, saya akan sebut Anda andasmani kepompong. Kepompong. Kepompong itu ganteng atau jelek? Jelek. Berarti anda yang keras gitu loh ya. ya kepompong itu ganteng atau jelek? Jelek. Nah, saya kepompong, anda kepompong. Berarti kita jelek. Seganteng-gantengnya kita ini kepompong. Nah, kapan itu kita ganteng betul, bagus betul, cantik betul? Nanti kalau sudah di surga. Di surga jadi apa? Kupu-kupu. Sekarang saya mau nanya, kepompong sama kupu-kupu bisa disamakan gak? Ya, terus kalau ada ada kepompong ngomong, kupu-kupu kamu tuh sebetulnya seperti saya Ini kepompong gila atau normal? <laughs> Walaupun dia benar, kamu seperti saya, iya beda mas gitu ya Kamu kepompong, saya kupu-kupu, ya tapi kamu kan dulu dari saya, dari kepompong Kepompong, nah hidup di dunia ini ya Hidup di dunia ini proses untuk Jadi kupu-kupunya nanti ya, Jadi kupu-kupunya kan? Nanti Maka kita biar jadi kupu-kupu Di dunia harus jadi seperti kepompong Dibungkus rah. rapet Dibungkus Rapet, makanya Allah serba Membungkus Aurat, aib, semua dibung Dibungkus, nah nanti begitu masuk Kubur, dibungkus beneran Ditutup, nah begitu ditutup Rapet, maka berubah Jadi kupu kupu. Nah, jenengan pilih mana? Kepompong atau kupu-kupu? Nah, kalau pengin kupu-kupu ge endang mati. <laughs> Mesti mikirnya gitu. kalau pengin kupu-kupu mati dulu gitu ya. Nah, insyaallah ini makanya kalau kalau diri kita masih merasa kok wajah saya kurang kurang tampan, kurang cantik, enggak apa-apa. Oh, namanya juga kepompong, ya. Nanti kalau udah jadi kupu-kupu kan berubah dengan sendiri-sendirinya. Udah enggak usah bingung dengannya begitu-begitu. Ya nikmati saja proses untuk untuk menjadi kupu-kupu. Nah, ini membalut diri ya, membalut diri tadi itu yang yang perlu nutup nutup diri kita dari dari yang yang omong jelek kok dibuka-buka. Kepompong itu kan jelek makanya ditutup. Ditutup gitu ya, biar jadi bagus insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahiba bi rahmatillah Adada ma fi ilmi Salatan wa salaman daimayni bidawami mulki Allah Wa ala alihi wa sahbih Allahumma aj'al fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi maradatika jami'a umuri Allahumma ya alim halati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلق بسبيل نجاتي في حياتي ومامتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم للكذاك فكتبني من عودك وسنك بسبيل هداك وعلحقني بأسفيك وصلى الله على سيدنا محمد وآمين وصلوا على سيدنا محمد وآمين وصلوا على سيدنا محمد وآمين وصلوا على سيدنا محمد وآمين وصلوا على سيدنا محمد وآمين naik kereta ke Solo cuma pengin datang majlis ini. Ya, datang semalam menjelang subuh dini hari. Setelah majlis ini mau mau balik mana Mas Sandi tadi? Mas Sandi posisinya di mana? Nah, ini ya, kita doakan semoga perjalanannya ke Solo dan pulang diberkati Allah taala. Semoga oleh Allah taala diberi keberkahan dalam kehidupannya. Untuk dirinya, keluarganya dan teman-temannya serta semua orang yang berhubungan dengannya. Alhamdulillahiyallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmani rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Mustaqim. Surat Al-Azd. Inna anta nahi mukayri bilmaqbul bi alim. Bala aldin. Amin. Terima kasih. Yang mau duduk silahkan duduk. Yang mau lanjut tempatnya habis berserah silahkan lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.